Kami kurang lebih ada sekitar 72.000 karyawan yang berada di wilayah kontraktornya di Kota Indonesia di bidang 50% di antaranya adalah e, kaum muslimin dan ada sekitar 5.000 yang mendapat giliran oleh karyawan kaya, di kota rencana ini. Mungkin sedikit e, perkenalan tentang kami Pak Tuan Guru Bapak Siti ini Didirikan pada ibu pada tahun 1994 dan diresmikan pada tahun 1995 oleh Bapak Haji Komar Swarman selaku Presiden Republik Indonesia kedua dan itu tercatat sebagai pejabat tinggi negara pertama yang menginjakkan kakinya di mesin kami tercinta ini. Setelah beliau ke sini tidak ada lagi pejabat tinggi negara yang menginjakkan kaki di sini. Bagaimanapun Guru merupakan tamu dan sekaligus pejabat tinggi negara yang terbuat yang pernah hadir bersama kami di Perjalanan Kami tercinta ini. Semoga kesejaan Bagaimanapun Guru bisa menjadi rahmat, tersediri dan berkat bagi kami semua. Lagi, janganlah, sejapalah langit. Kemudian izinkan kami juga menyatakan mohon maaf dari para pengurus GMM kami, yang ada Sankar Kusin. Uh, Bapak ketua umum kami dan beberapa ketua yang lain tidak sempat hadir karena ini masih masa liburan pasca lebaran. Mereka akan datang pada minggu-minggu akhir ini pada hari Sabtu besok dan hari Jumat sehingga mereka menitip salam pada tuan guru dan para guru dari ibu di kabupaten Bina. Uh, Pemeras maaf yang sebesar ini tidak bisa hadir pada hari kehadiran tuan guru di tempat yang ini. Ada beberapa hal yang mungkin untuk uh, kami sampaikan bahwa uh, kami ini merupakan uh, bagian dari Kota Batu, uh, Kabupaten Timika. Walaupun memang secara fisik masjid uh, ini dibangun uh, jauh sebelum administrasi Kota Timika terbentuk atau didirikan, karena ketika masjid ini dibangun kami masih menyandung uh, ke Kabupaten Pakpak. Kebetulan masjid ini juga merupakan masjid pertama, masjid jami pertama yang berdiri di kota Timika ini. Setelah ini dibangun, kelamat kemudian pada tahun-tahun 2001, dari bekas tiap 2021, kalau salah tuan-teman, kita mulai penyelamatan lain membangun masjid Babu Salam Timika. Setelah masjid Timika Babu Salam dibangun, maka Babu Salam yang bertanggung ya, di Timika. Tetapi ini merupakan ikon pertama munculnya gerakan agama Islam di uh, Kabupaten Puncak ini. Dan kami cukup bangga karena kehadiran kami warga muslim di Kabupaten Indonesia tergabung di dalam uh, wadah Yayasan Masyarakat muslim, dari ini, uh, muslim di Kabupaten Indonesia dengan masjid Baiturrahim ini paling tidak memberikan ibrah tersendiri bagi perkembangan dakwah Islam dan pembangunan masjid di Kabupaten Puncak kalau dulu, mohon maaf sedikit kami menersatihkan bahan-bahan dulu. Kalau dulu, setiap masjid dan musolah di Kabupaten Bumika selalu berharap kami hadir untuk membantu uh, pembangunan masjid di Bumika. Di Sekarang sudah tidak ada lagi harapan kepada kami karena mereka sudah bisa mandiri membangun masjid dengan kekuatan ekonomi mereka berdiri di Kabupaten Bumika. Sehingga saat ini, iprah kepada Kami dan Tiarah uh, infak kami kami alihkan kepada beberapa wilayah di sekitar kabupaten Demikar ini. Uh, kemudian uh, kami juga posisi kami sebagai bagian dari kabupaten Demikar bukanlah mayoritas Muslim di wilayah Demikar ini, tetapi boleh dibilang kami adalah uh, umat yang boleh dikatakan cukup besar tiarahnya secara ekonomi dan secara uh, sosial politik, termasuk di, di Kuala Genjara itu. Karena itu kami berkomitmen di masyarakat uh, muslim di wilayah Kuala Genjara dan Ibiwika ini berkomitmen untuk selalu menjaga nilai-nilai toleransi yang tinggi di Kuala Genjara ini sehingga hubungan harmonisasi antara umat beragama di Kuala Genjara tetap bisa terjaga dengan baik kami juga selalu onis uh, biasa tidak menutup dari kekurangan dan kelemahan kami Tuhan dan Tuhan guru kami mohon bisa berikan masukan ataupun kritik untuk perkembangan kami khususnya bagaimana kami bisa bercipta lebih jauh lagi terhadap perkembangan daerah dan Kabupaten uh, Minika di wilayah atas Kabupaten Papua ini sekali lagi Terima kasih yang setinggi-tingginya habis sampaikan kepada tuan guru atas berkenan hadir tempat kami ini. Mungkin sedikit saya ingin tambahkan kalau masjid ini sedikit suaranya agak bergema ini karena masjid ini dibangun kontraktornya dari Spanyol bangun Guru, ee, dari Watil dan di Spanyol kolon e, desain masjid katanya ini tidak menggunakan sound system jadi meskipun saya bangun dengan buah besar seperti ini Dan koptik yang bicara sendirian Dan jemaah akan menyimak Tidak ada yang berbicara Sehingga suaranya Bisa kedengeran kemana-mana tanpa konsistam Tapi karena di sini kadang-kadang pada saat haramit uh, Suara anak-anak dan -anak, suara ibu ibu Mohon maaf ya Itu juga cukup dominan Maka gemahnya akan saling bersalutan Sehingga meskipun ini Terkesan seperti uh, Menggemar Karena itu kami sudah sedikit menutupi Ubah ini dengan pelapis Atau uh, Anti anti uh, Pantulan ya. Anti gemar, tapi yang masih berikut Masih, masih sempurna. Ini sedikit uh, cerita Mengenai eksis kebahagiaan kami Di, di bawah rencana ini Dan keberanian nama Masih Baitur Rahim Ini adalah keberanian dari Bapak Ramadhan Presiden yang kedua, Bapak Haji Muhammad Suharman, yang memberikan nama, dengan bangga saya memberikan nama ini bagi jemaat kami di sini. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan pon perlu dan mohon maaf apabila selama kehadiran sini nanti dan kehadiran di Bapak di wilayah kontrak karya PT Indonesia ini berkecana ada beberapa kekurangan baik secara fisik maupun pelayanan kami yang kurang. maksimal Uh, semoga bisa dimaklumi Karena memang ini kunjungan yang uh, Sangat mendadak Dan apa namanya Dan sekali lagi ini satu kormatan Yang besar bagi kami Karena Bapak bisa meluangkan waktu Bersuka terakhir dengan warga Pusatim di Kedipi Puan Indonesia Terus juga di belah-belah ini. Demikian sedikit uh, Pengantar dan sambutan dari kami Mohon maaf Bila ada kekurangannya Bila itu bagi Kuala Hidayah Salam Allahumma sholli ala Terima kasih Pak Haji Firmanjan, Bapak Gubernur, Bapak yang saya hormati Selanjutnya kami mengundang pada Bapak Usodi Presio, Ketua Dewan Presiden Industri Perindustrian PT Triputra Indonesia, untuk menyampaikan sambutan bagi manajemen PT Triputra Indonesia kepada Bapak Usodi. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih bapak Dr Haji Muhamad Zainul Matin yang kita kenal, kita juga sering duduk di kediaman. Terutama sebagai tuan tuan yang yang terima kasih. Ya, Bapak, sekalian, yang Bapak-bapak sekalian, pertama-tama kita kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini. pada sore hari ini sore ini dapat kita jemaah dan bisa Timur, Pak. Paling tidak, kami harus disuaikan, kenyataannya adalah jumlah karyawan, misalnya disusulkan 32 ribu Tapi kenyataannya sampai hari ini sudah berkurang Ada kurang lebih lima ribuan untuk berkurang dengan beberapa alasan Dan pekerja di sini ya, karena bagi Bapak ada karyawan, ada karyawan yang berkurang lebih 12 juta Sisanya ada kontraktor kalau Bapak dengar di media atau bahasa di dokter uh, kabar, yang pegawai atau karyawan berikut itu dari pihak tidak Dari pihak kabar mereka tidak bisa silat di rumah kanan. Ada yang terbentukkan diri secara sukarela, yang banyak-banyak akan -banyak terjadi jual semangat buat. Dan ada juga ini program bekerja secara sukarela. Nah, Masalah ini ternyata memang bukan masalah yang tidak, apa-apa banyak, tidak mudah dikesehatkan dan bahkan tercenderung reformat pembangunan sosial di Sintar, di WIKA ini Kita tahu bahwa Tadis bukan 30 tahun itu adalah mungkin seperti Indonesia ini Banyak pendapatan, banyak pekerjaan yang bukan asal dari sini Itu juga mungkin sebagai dari UTV terbanyak datang sini dari Cheshire ini. Sehingga sensitivitas sosial terhadap usia sudah sangat meningkat. Baik itu secara kita pada pekerja yang sangat senior dan sangat rapi itu secara harus ahli di luar supervisor, kan? Itu supaya kami Ketika perusahaan menegakkan aturan dengan eh PHK atau PKB, akan ada dampak. Kita juga yang sedang kami amati periode ini Kejauh ini mudah-mudahan dan apabila hari tidak ada yang memanjol pada kita secara rutin Lebih kepada banyak proses-proses eh, untuk -proses masyarakat Dan kita sedang mengikuti perundingan yang ada di Jakarta Mudah-mudahan e, perwakilan yang pemerintah Bisa mengikuti perusahaan yang paling baik Yang sebaik-baiknya untuk khususnya di sana, keluarganya dan masyarakat Kita berikan yang langsung tidak langsung pasti terkena dampaknya. Karena PHD di daerah ini hanya sekitar 5% 14% dari tambang. Tidak ada yang lain, malah itu tambang berhenti. Bisa kita bayangkan dampak sosialnya. Ini masalah besar yang tidak bisa kita atasi tanpa tanpa dukungan dari semua elemen masyarakat dan juga pendakisan. Kita memang memberikan semacam ilmu, semacam ekspor, sampe dengan Oktober Tapi setelah Oktober ini belum tahu. Setelah kami monitor di Jakarta, kebendingan masih alat pak ya. Jadi kalau gak ada pusat, bisa bisa nunggu satu, tapi tetap tersebut Apabila dengan mungkin bapak di nilai bapak ada PT Aman ya, Dia sudah baru PKI, maka Banyak pakor yang membedakan PT Aman Dari luar lingkungnya, tidak ada ya, yang lebih kompleks. Nah kalau soal seperti inilah maka kalian bapak sekali lagi seperti air penyucu, air yang segar yang tidak untuk kita pak yang muslim, bukan muslim, tapi yang memang bisa mengkayu bisa memberikan dorongan, memberikan uh, penyelesaian agar mereka bisa juga selain tetap bekerja secara produktif secara profesional juga bisa apa namanya sabar. Kita menemui perkembangan Pahlawan Salim harapan Saya doa kepada semua agar perusahaan untuk politik bisa menjaga mencapai hal yang positif bagi kami ke depan Atas nama sekiranya, atas nama Pak, kami ucapkan banyak terima kasih dan mengatakan kami besar-besarnya atas dari Bapak dan kemudian manusia nanti dan kami harapkan pada kanak karyawan dan juga keluarganya. Masalah. Mari kita manfaatkan air beliau Ini bukan cuma <tuk> oh, untuk membawa problem yang ada di sini, memberikan bagi kepada kita menghadapi suasana antisipasi yang saya katakan tadi. Mari kita manfaatkan ini, Terima kasih, Pak. Kami akhirnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Pak Sodi Prasetyo, uh, bapak dan ibu-ibu, uh, tibalah kita di puncak uh, acara kita hari ini. Alasan pertama kenapa kita berkumpul uh, di Masjid Baiturrahman hari ini. Uh, kita akan mendengarkan tausiyah dari uh, Tuan Guru Bajaj, uh, Bapak Haji Muhammad Zainul Masdi. Uh, bapak Haji Muhammad Zainul Masdi. Uh, namun sebelumnya, isyikan saya untuk sedikit memperkenalkan beliau. Walaupun beliau tidak perlu perkenalan, karena kita sudah sangat kenal baik itu melalui media massa atau sedikit melalui sumber-sumber yang lain. Tapi isyikan saya sedikit saja, coba memperkenalkan. Uh, tadi malam ketika saya diminta oleh pengurus untuk membawa acara ini, uh, saya melakukan sedikit baca-baca. Dan tadi siang pada satu lancaman, Panitia memberikan uh, biodata beliau yang merupakan registrasi resmi dari uh, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rilis dari pemerintah Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat itu Nusa Tenggara Barat ini sudah 8 ke 8. Menjelaskan prestasi-prestasi beliau dan sedikit informasi tentang beliau. Jadi mudah-mudahan saya, kalau saya mengukur mungkin tidak kurang dari 15 menit habis untuk membacakan minimal 8 halaman tersebut, tapi saya coba ringkas, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu kurang dari 2 menit uh, Bapak dan Ibu-Ibu uh, beliau lahir di Pancor, Selo. Uh, lagi-lagi Pak Gubernur mohon maaf jika ada informasi yang terlihat nanti bisa di, bisa dikoreksi pada tanggal 30 Mei 1972 jadi ketika 2 tahun 2008 beliau dilantik sebagai Gubernur beliau dalam Gubernur termudah di usia 36 tahun uh, Saat ini beliau umurnya 45 tahun, beliau merupakan cucu Dari pendiri organisasi Islam Terbesar di Nusa Tenggara Barat Yaitu Nahdlatul Waqan Yaitu Tengku Tuan Guru Haji Yem Sayyuddin Nusa Tenggara Barat Mungkin buat kita yang Pasti sudah tahu Nusa Tenggara Barat uh, Ini adalah Salah satu daerah uh, Di sebelah sebelah timurnya Bali dan sebelah baratnya Nusantara Timur. Uh, beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Al Azhar Kairo, Mesir, bapak dan ibu, uh, selama kurang lebih 10 tahun jadi langsung S1 dan S2. Beliau juga kembali kemudian uh, ke universitas tersebut untuk menyelesaikan doktor. Di bidang tafsir dan ilmu Ilmu al-Quran dari Universitas al Azhar Kairo pada tahun 2011 Jadi beliau ini dua periode Tahun 2008 Sampai 2013 2013 insya Allah sampai 2018 Jadi bapak bisa bayangkan beliau menyelesaikan studi doktornya Itu pada saat beliau masih menjabat Sebagai gubernur Jadi bayangkan eh, Kesimpulan beliau Menyelesaikan tesis Disertasi, studi, dan analisis terhadap manuskrip Kitab tafsir Ibnu Kamal Bashar Dari awal Surah An-Nahl sampai akhir Surat As-Shopan Dengan predikat dalam bahasa Arab itu Martabat Al-Syarab Al-Ula Ma'a ha Atau dalam tradisi akademik itu Summa Ulam Jadi bapak dan ibu-ibu Dalam tradisi akademik Summa Ulam dalam predikat tertinggi Jadi bayangkan saya yang doktor dengan disertasi yang menurut saya cukup kompleks, beliau bisa selesai ketika menjabat gubernur dengan pendidikan sumagum lama Beliau juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI Periode 2004-2009, tapi kemudian beliau uh, menjadi gubernur tahun 2008 Dari kerasi bulan Bintang uh, Di Provinsi Sumatera Barat, dengan kuota Mataram Dengan penduduk 96.4% adalah muslim dan beliau telah melanjutkan periode kedua dari tahun 2013 sampai 2018. Bapak dan Ibu-ibu, empat -ibu halaman yang saya terima tadi dari Panitia itu menyampaikan salah satunya adalah penghargaan-penghargaan prestasi-prestasi yang beliau sudah capai selama menjabat sebagai gubernur. Di antaranya, dua kali beliau mencapai Satya Lencana Pembangunan dari Presiden, baik itu Presiden SBY maupun Presiden Jokowi dari tahun 2009 sampai tahun dan tahun 2015. Tahun 2009 hanya 2 tahun setelah menjabat, beliau mendapat penghargaan sebagai gubernur paling visioner Di bidang ketenang kerjaan Selama 3 tahun berturut turut 2013-2015 Beliau berhasil membawa provinsi, itu Tenggara barat Sebagai provinsi terbaik pertama dalam pencapaian sasaran tujuan pembangunan ke BNU Jadi saya pribadi sebagai orang yang bergelut di bidang Isu-isu pengembangan masyarakat dan pembangunan ini luar biasa Ada seorang ulama, seorang ilmuwan, gubernur yang bisa mencapai sasaran pembangunan global itu menjadi salah satu provinsi terbaik untuk kategori uh, Millennium Development Force Yang menarik juga, banyak lagi sebenarnya Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 itu menerima penghargaan sebagai world best halal honeymoon destination jadi honeymoon destination halal, honeymoon itu bulan madu. Jadi mungkin bapak dan itu tahu, beberapa orang itu dikenal dengan lombok, ada ilir, ada beberapa pantai indah di di di lombok, ada gunung beri jadi bapak dan ibu. Jadi provinsi ini di bawah pimpinan beliau menerima penghargaan tersebut dan juga uh, World Best Halal Tourism Destination. Jadi, tidak hanya untuk bulan madu, tapi juga yang mungkin belum kesempatan bulan madu atau banyak jalan-jalan sama. Juga misalnya dalam World Best Travel Tourism Destination penghargaan ini diterima bukan di Indonesia Pak tapi dalam ajang The World Travel Travel Summit and Exhibition Award tahun 2015 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dia juga dinobatkan sebagai tok eksekutif musim 2016. Mungkin bapak dan ibu yang Bekerja di Tripun sebagai bagian profilan, Beliau juga menerima Nasional Profilan Kuat 2016. Dari pemerintah, dari lembaga, kebijakan pengadam kerajaan asas pemerintah Dalam kategori pra-kerajaan pengadam sistem elektronik Jadi sedikit lagi, beliau juga salah satu provinsi berkinerja tertinggi Keenam di Indonesia Dan yang terakhir, bapak dan ibu-ibu mungkin e, Buat saya juga ini sangat menarik e, Beliau pada bulan April lalu di media Senter Bicarakan e, ...ada kebencian atau penisahan, tapi beliau dengan elegan sekali mengajak seluruh umat Islam dan juga masyarakat di Nusa Tenggara Barat untuk yang dibutuh oleh media menghadapi keadaan apapun di dunia, Islam telah memiliki panduan terbaik melalui Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tuntunan pertama dari Al-Quran, jika mendapat kekuatan tidak menyenangkan, jalan untuk bersabar. Itu adalah pesan-pesan beliau yang kemudian bisa merendahkan banyak sekali gejolak-gejolak yang muncul begitu di dunia negara maupun di Indonesia. Bapak dan Ibu-ibu, terakhir beliau bilang juga santer di gadang-gadang untuk menjadi salah satu kader, salah satu tokoh ataupun salah satu sanjat untuk meraih tampuk keberagian nasional. Mungkin nanti beliau berseruakan sama-sama ulama, ilmuwan. Kirokrat yang alhamdulillah berhasil membawa provinsi Sumatera Barat dalam beberapa prestasi-prestasi pembangunan. Tanpa berbasa-berbanyak lebar, saya ingin mengundang Tuan Abu Haji Muhammad Saiful Masdi untuk memberikan aksiya pada kita semua. Panitia berpesan kepada saya eh, ketiga syaratnya berapa lama waktunya? Panitia bilang selama mungkin. Jadi Pak Gubernur. Bapak punya wabung Selamat tinggi Menyampaikan Kusia Pada Bapak Bapak silahkan menangis Bapak punya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suni Pak kepada Syekh dan Bapak-bapak Ibu, saudara-saudara, para jamaah dan rahim, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Alhamdulillah pada sore hari ini, kesyukuran kita kutus kepada Allah Subhanahu wa atas karunia kepada kita Pak Firman Syah tadi menyampaikan saya adalah orang pejabat kepada beliau yang kedua, yang hadir tempat ini setelah mengatakan Bapak Haji Mawas atau presiden ini, saya yang kedua pada 1190 tahun. Ya memang, mendekat itu saya agak kaget juga ya, karena 22 tahun, kalau melihat report dengan skala pentingnya report ini, report ini untuk Indonesia dulu dan juga masih sekarang, dan mungkin sampai sekian waktu yang akan, Maka seharusnya Masjid Pai Turan ini tidak henti-hentinya Didatangi oleh para pejabat dan pemimpin Yang datang ketika pendengar Tetapi Allah melihat kita bersyukur bahwa Walaupun Masjid ini jarang didatangi oleh pemimpin Tetapi Pak Firman Syah tadi menyampaikan bahwa Masjid ini dari Baitul Rahim sebagai satu institusi dengan orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang pertama kali membangun dakwah Islamiah bersama tentu dengan masyarakat Islam yang ada di Tivika sehingga sekarang cukup banyak masjid di Tivika, diantaranya masjid yang tadi saya hadiri sholat Jumat ke Masjid Bagus Salam. Bapa Ibu ada ungkapan ulama waktu di bulan Ramadhan walau kata asal ah dalam ramadhan. Keutamaan itu untuk pendahulu, walaupun sampai terus bisa lebih baik. Ungkapan dari ulama ini mencerminkan semangat Islam, bahawa dalam Islam itu memang satu hal yang selalu diapresiasi. Tidak melihat skala atau kuantitasnya tidak melihat besar atau enggaknya tapi satu hal yang selalu diapresiasi dalam Islam adalah inisiatif-inisiatif dan kolaborasi-kolaborasi dalam berbagi. Tersebutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau selalu memberi perhatian yang lebih kepada ada beberapa sahabat beliau yang memang punya kepentingan yang luar biasa. Ada sahabat beliau yang digelari dengan Usman bin Affan gelarnya Dun Dunduray, Dua Cahaya. Kenapa disebut Dua Cahaya? Karena beliau ini menikahi dua putri Rasulullah SAW. Rukhaya dan Mubur. Ketika rupanya meninggal, kemudian beliau menikah dengan Mubur. Dua Cahaya. Tapi bukan karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah SAW Inilah kemudian beliau sangat dicintai oleh Rasulullah Bukan karena itu. Tapi karena Usman bin Affan ini Adalah seorang sahabat Rasulullah SAW Yang selalu mengelopori kebaikan-kebaikan Usman bin Affan adalah orang yang Punya visi ke depan terhadap masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada Wabarakatuh Dulu Bapak Ibu Madinah Lembah di antara gunung, Relatif subur dibanding Bapak Ibu Tapi tentu tidak sesubur di daratan nusantara Relatif subur, tetapi banyak sumur-sumur kota Madinah ini yang kering Orang-orang Madinah yang tidak mampu untuk mendapatkan sumber air dari rumahnya atau sekitar rumahnya, maka mereka pergi ke sumur politik. Salah satu sumur yang sangat terkenal di Madinah namanya sumur Rumah. Sumur Rumah. Jadi di sumur Bapak Ibu, airnya itu susah tidak pernah putus. Musim apa pun selalu penuh aktivitas. Yang punya adalah seorang dari suku iman. Kata Rasul s.a.w. alaihi wasallam ketika datang kepada pemilik suku itu. Kata Rasul, "Juallah suku itu dengan bayaran mata air Kata orang itu, Tadi juga bentuk yang patut untuk kita temukan bagaimana interaksi Rasulullah so -so SAW sebagai pemimpin agama dan pemimpin segala-galanya pada waktu itu. Tapi bagaimana beliau berinteraksi? Apa kata orang, -orang itu? Maaf Rasulullah, so -so saya tidak bisa menyerahkan saudara Anda karena saudara ini adalah satu-satunya aset produktif dari keluarga kami. Kalau saya serahkan. Nanti penghasilan keluarga kami dari mana? Karena setiap satu gentong itu dibayar dengan satu dirham oleh orang yang kami tanya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kalau dalam konteks sekarang, mungkin tahitu gubernur namanya bupati atau pemimpin di luar, ketika kita merasa punya kewenangan, otoritas, kekuasaan, seringkali kita memaksa, oh, memojokkan. Tapi apa kata Rasulullah salam? Baik. Kalau memang begitu alasan memasuki akal saya terima alasan. Pulang Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam didengarlah dialog itu oleh Usman bin Affan. Selama beberapa beberapa waktu Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam terus berpikir bagaimana untuk menciptakan ketahanan air yang merupakan bagian dari ketahanan dari suatu masyarakat yang baru dibangun di Madinah. Tidak mungkin Madinah itu akan bisa dikembangkan kecuali sumber-sumber airnya diamankan. Tidak mungkin Madinah itu dikembangkan kecuali sarana-sarana dasar itu dipenuhi dan dicukupkan. Beberapa hari beliau berpikir, Utsman bertapak kemudian diam-diam mendatangi uh, orang Jifar yang memiliki sumber air rumah itu dan negosiasi. Kata Usman, saya beli 35 35.000 diram Kata orang itu Saya tidak jual Kecuali 40.000 diram Dira. Datang ustaz tempatan Rasulullah Lalu Mengatakan kepada Rasul Di masjid Di depan sahabat yang lain Rasulullah Apakah masih melakukan ucapanmu Kepada orang diram Engkau menawarkan Kepadanya Untuk membeli sumurnya Dengan bayar satu matahari Dalam syukur Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berlaku sekarang, besok dan seterusnya sampai kita bisa mencukupkan sumber daya-daya itu. -daya. Kata Usman, saya menyerahkan sumber itu, saya sudah beli dari orangnya, bayarannya mata air dalam surat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menemukan sahabatnya Usman yang juga menantunya, memeluknya, lalu mengatakan inilah sebaik-baik sedekah. Orang itu saudara sekalian banyak orang yang bersedekah lebih besar dari saya nak Tetapi bersedekah pada saat kebutuhan kolektif umat itu rasa sedekah itu berlipat ganda. Mempromosi, mengambil satu sikap, mempromosi sesuatu, menggagas sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Itu diberikan apresiasi yang luar biasa oleh Jasad. Nah, dalam kerangka sila, Rasulullah Sallallahu Alaihi ya, Wasallam meringkas salah satu substansi di dalam kita hidup, pola interaksi kita dengan seluruh manusia dan makhluk makhluk yang ada di sekitar kita dengan ucapan beliau: Khaylun Nas, Amfaru Ninas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia manusia. Tidak dibakar sedikit orang yang beriman. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya harap semangat ini tetap dibawa dalam diri Anda semua yang ada di bibir. Sebagai umat Islam, Untuk terus-menerus menggagas kebaikan-kebaikan dari masjid ini diadilkan Yang diperbaikan ke mana saja Tadi Pak Gilmasyar menyampaikan Sekarang sudah tidak bantu lagi Kalau mereka sudah bisa mandiri Itulah sebaik-baik Bantuan kita adalah Apabila kita mampu Memandirikan orang lain Sebaik-baik Bantuan kita adalah Yang bisa memandirikan Dan mencukupkan orang lain Bapak-bapak dan Tony tadi menyampaikan report sekarang dalam masa penantian. Saya ingin mengajak bapak-bapak saudara-saudara sekalian bahwa kalau dalam Islam yang ditiupkan oleh Allah ruh atau spirit. Yang berpunang-punang dalam beragam konteks Disampaikan oleh allah dan juga musulnya Dalam Quran maupun bergunaan saat Nabi Adalah optimisme yang kita lulus. Ketika Allah SWT ringkas Sifat dari para sahabat Yang kalau ditulis dalam buku Mungkin bisa berpuluh-puluh jilid Banyaknya Diringkas oleh Allah dalam akhir surah Al-Fatih Muhammadur Rasulullah antara sifat yang menonjol dan melekat pada diri mereka para para sahabat Rasulullah sallallahu itu selain di ibadah yang khotistiknya terus kepada Allah menjadi dorongan Karena juga ia bertabur dapat. Yang bertabur datang itu artinya selalu berprasangka baik. Selalu melihat masa besok itu pasti ada keberuntungan. Kata yang bertabur itu menggunakan bentuk present. Yang kalau dalam bahasa arab itu berharap untuk masa kini dan masa akan datang. Jadi ada optimisme untuk masa sekarang dan masa akan datang optimisme itu sepanjang apa? Sepanjang-panjangnya. Sebatas apa? Tak ada batas. Maka digunakan kata ilmu Dorek yang menurut bahasa Arab itu yuqitul istimrar, menunjukkan kontinuitas, menunjukkan keberlanjutan. Dalam situasi apapun, dalam kesulitan apapun, dalam keadaan emergens apapun selalu ada optimisme dan harapan. Itu dulu jadi diulangi dan ditanggalkan oleh Allah Taala dan juga oleh Rasulnya yang berhubungi Ketika dulu Nabi Ya'kub di Surah Yusuf Kita tahu Surah Yusuf itu kalau dalam bahasa Al-Quran Nahdurah eh, Rasul Alegat Ahsanal Qasus Itu kisah yang terbaik Kenapa dia menjadi kisah yang terbaik? Karena bukan hanya itu berbicara tentang Persad Yusuf alaihissalam sebagai manusia yang paling gagah, Kisah yang sangat romantis antara beliau dengan istri dari pembesar puisi pada waktu itu yang konon namanya Zayyuk. Bukan hanya cerita tentang romansa atau cinta bertemu sebelah tangan, bukan cerita tentang seorang lelaki dan seorang perempuan, tapi di antara muatan dalam Surah Yusuf dan kisah Yusuf al-Islam Itu juga adalah Kisah tentang harapan baik Yang tidak pernah putus Dari seorang ayah yang namanya Ya'kub Ya'kub ayah Yusuf Hilang Yusuf dari pandangan Matanya bertahun-tahun Sampai dalam Al-Quran Wabiyotor Aina Midalikus Inu Matanya ibu sampai kakiannya hitamnya putih matanya karena menangis terus. Tapi dalam situasi seperti itu pun, Nabi Yakub Al Alaihissalam tetap menyampaikan kepada anak-anaknya saudara-saudara Yusuf, cari saudaramu, cari dengan sungguh-sungguh pasti kalian akan jumpai. Saya yakin karena saya punya firasat yang salah. Dan kemudian ketika ada pandangan tidak percaya dari saudara-saudara Yusuf. Ini Bapak tidak nah habis-habiskan nah, bicara Yusuf. Tafta'u'tazun Yusuf, bakatla'u'tazun Yusuf. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bapak tidak nah, habis-habis bicara nah, tentang Yusuf. Kami tidak ada, kok Yusuf terus disebut. Kami ini sehat, kok Yusuf yang hilang, saja disebut. Hadirat bapak, bapak bisa jadi tua, bangga, renta, hanya mengingat Yusuf. Dan bahkan bisa binasa dan Yusuf. Kata kasihan yang terlalu dalam. Belakang. Maka kemudian Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, saya tidak pernah berputus asa dan kalian pun anak-anaku lai asyukir allahin. Inilah mulai asyukir allahin. Inilah pemberianmu. Jangan pernah berputus dari uh, karunia dan rahmat Allah Subhanahu Wataala. Jadi sifat untuk memelihara harapan baik itu bagian dari karakter kita sebagai muslim uh, umat Muslim yang mulia, rasulullah saw. Maka Bapak Ibu, situasi bisa berubah, kondisi bisa lebih baik atau bahkan mungkin lebih buruk. Tetapi dalam setiap keadaan. Kita diajar oleh Allah dan Rasulullah SAW Untuk tetap Memelihara kemampuan kita Bapak Ibu Saudara sekalian Report ini panjang perjalanan Dan e, Kalau kita Mau belajar sebagai satu bangsa, Dari report ini Banyak pelajaran yang bisa ini ada Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meletakkan sumber daya yang tangible dan yang intangible? Yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang terlihat itu ya sumber daya alam. Sumber daya alam yang bisa kita kelola, bisa kita eksploitasi, bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan dengan segala macam pola untuk makanan, yang intangible adalah al-qiyam, yaitu nilai-nilai religius. -nilai. di dunia ini, kalau kita buka tuntunan agama kita, ada perhatian dari allah subhanahuwataala kepada hal-hal yang intangible. Tidak kalah dan batas Sering kali lebih tajam Dan lebih dalam Dibanding kepada hal-hal yang Sifatnya fisik atau yang Anda bisa saja Punya sumber daya yang hebat Luar biasa Tapi kalau Anda tidak membenahi sistem nilai Anda Maka yang Banyak dan luar biasa itu Tidak akan maksimal Bahkan Bahkan kalau di dalam surah Luqman disampaikan qah har rasal fil barri wa bain ma bahwa kerusakan itu hanya terjadi kerusakan tidak hanya bicara tentang pasal kerusakan alam tetapi kerusakan secara keseluruhan bahwa anan yang ada bima kasabat e ayna bukan karena kurangnya sumber daya yang terlihat tetapi bima kasabat e ayna anak perilaku dan sifat yang dilakukan oleh Peribuat ini Dan di NTT juga ada yang mirip dengan Bintang yang sekarang yang terjadi New Moon, sekarang sudah berubah menjadi Taman Mineral Itu akan bisa memberikan berapa atas maksimal kalau ada penyokongnya berupa intangible values itu Berupa nilai-nilai yang tidak terlihat Yang di dalamnya itu ada sikap mental Yang di dalamnya itu ada karakter Yang di dalamnya itu ada al akhlakul Karimah yang di dalamnya itu ada cinta kepada hal-hal yang baik, memuliakan pendidikan berkompetisi secara sehat, membangun akhlak-akhlak yang baik. Begitu karunia yang hari ini tidak diibaratkan dengan Sikap mental yang baik, maka semua yang ada ini sebanyak banyaknya akan tersedot dan terhisap dalam waktu yang singkat dan tidak meninggalkan hal-hal yang berkelajuan dimanfaatkan oleh generasi generasi akan datang. Banyak pelajaran di mana-mana dan itu juga yang menjadi uh, PR untuk IPTP juga termasuk ketika ada pertambangan. Bagaimana pemanfaatan pertambangan ini juga pada saat yang bersamaan juga ada misi yang sungguh-sungguh untuk membangun masyarakat agar lebih cinta kepada ilmu pengetahuan, agar lebih cinta kepada hal-hal yang mulia, dan dengan kecintaan pada ilmu pengetahuan itu. Pada hal-hal yang terlihat itu, yang terlihat ini akan berlipat-lipat Maka Bapak-Bapak dan -Bapak, ibu dalam Islam itu kundurin majid, tuhawilu kawas dunia. Mati, Muhammad, Setiap karunia itu di sisi yang lain juga telah terungkapkan. Hari kita kembali akan menjawab isu baiknya Saya mengajak teman-teman yang ada di sini untuk tetap memelihara semangat optimis yang kuat. Optimis terhadap masa depan karena ketika kita optimis itu kita mengirim gelombang-gelombang yang bisa mendorong makhluk-makhluk Allah yang lain untuk juga satu gelombang dengan kita. Kalau dalam bahasa diskursinya ada ayat Nuzulil-Qadihi: Ikhairat Fakhayur, Wa Insyaalallahu Sharek. Kata Allah, saya bergantung persangkaan dari hamba-hamba saya. Kalau persangkaannya konspirasi terus. Maka yang saya kasih baik seperti persangkaan itu Kalau persangkaannya itu destruktif terus Maka yang destruktif itu akan benar-benar terjadi Tapi kalau mereka memelihara harapan-harapan baik Tetap memiliki optimisme yang tinggi dalam keadaan apapun Maka yang terjadi pun akan seperti yang mereka harapkan Dan yang mereka pikirkan Bapak-bapak dan saudara-saudara uh, Kejuman saya kemarin Memang tidak direncanakan jauh-jauh hari, mendadak sekali. Tapi saya bersyukur bisa bertolak balas hormi waktu persyaraf. Dan mudah kita bisa terus bersinergi terus. Terima kasih, bapak-bapak dan ibu saudara sekalian. Kalau eh, masih ada waktu, kita 10 menit ya. Kalau mungkin ada satu eh, dua pertanyaan atau masukan untuk kita berbincang, untuk kita diskusi pada kesempatan ini baik itu menyambut masalah agama, masalah masyarakat kita, saya persilakan. Terima kasih, Salawatu, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, uh, Bapak Gubernur. Beliau tadi sudah membuka berikan waktu kepada kita untuk mempertanyakan sekitar sebulan. Jadi saya ingin memberikan kesempatan kepada pertama Tim. Jadi saya sejarah hanya dua pertanyaan kepada dua orang jamaah. Ya e, saya ingin berikan kesempatan kepada satu orang jamaah atau satu orang yang menghafiz bibul. Silakan bapak ibu pertanyaannya singkat dan padat. Jadi sebenarnya tidak menjadi bento baru. Jadi satu pertanyaan singkat dari Bapak dan singkat dari ibu dipersilakan pada dua minggu ada mungkin oh, pak Soni, ada yang bapak dan Ibu yang lain dulu, Yuk. ingin bertanya kesempatan yang mungkin cukup langka bisa didapatkan, oke okay. oke mungkin kita kasih kesempatan kepada pak Soni dulu bertanya silakan pak terima kasih sekali lagi saya ingin mungkin memanfaatkan dan di sini kenal saya memakai bahawa beliau akan berkata ketahuan Dan itu kita berkata Begin Pak, Pak Tunur, Pak Tunur kami mengamati Saya pernah di India diketahui Pak Tunur India itu adalah Islam besar Dan semua peninggalan di sana itu dapatkan Islam Dan kita menyaksikan sekarang Islam di India itu minoritas 200 juta tapi itu minoritas ya dia... kemudian saya si, lihat eh, di timur tengah terakhir dua kali ada pertanyaan sembrul sembrul kepada saya pak kenapa umat kita bisa pecah islam sebagai persatuan dunia itu adalah kita sesama orang islam ini yang sangat mendatangi kami jadi salah satunya yang kita kenapa pelajar mengumpul yang di dia di jalan kan dari dalam di pecah Kemudian kita lihat Turki Pak. Tentang apa Pak? Itu enggak sampai kota sampai itu dihancur juga. Ke depan ini bagaimana? Jadi kami ibarat dia adalah bagaimana menurut kita? Pertama saya tanggapan kita pada yang ini. Ya, terima kasih Bapak Sony. Kita nanti sebelum kuat uh, menuju jawab ada satu pertanyaan lagi dari Ibu-ibu mungkin nanti mungkin bisa dirangkum oleh beliau sekalian. Ibu mungkin jika ada pertanyaan. Dipersilakan. Oke, waktu kita terbatas jadi mohon jika ada pertanyaan segera disampaikan. Oke, kalau tidak ada, kami ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Gubernur untuk memberikan jawaban. Pak Wassalamualaikum oh, terima kasih jadi betul bahwa banyak masa di mana kepemimpinan umat Islam di dunia ini menjadi runtuh karena faktor-faktor kalau pertanyaannya, bagaimana kita lalu e, menyatukan diri kita? Bapak-bapak, Ibu, hal yang menyatukan umat Islam itu adalah nikmat suci dan sunnah masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana agar umat ini bisa menyatu, maka jalannya adalah, yuk mari kita belanja lagi. Lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Selatan Rasul Mengampil nilai-nilai fundamental yang ada di dalamnya. Bisa saja variannya berbeda beda dan berubah Karena ada ucapan-ucapan Rasul itu konteksnya pada Masyarakat yang hidup pada abad ke-7 dulu Di tengah pada pasir Dengan budaya yang terus terlekat dengan hal-hal tertentu -hal Pasti ada hal-hal yang particular Sifat hal-hal yang sangat detail yang menyangkut adat, menyangkut kebiasaan yang mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan apa yang ada pada saat ini itu. itu yang menyangkut adat dan kebiasaan itu. tetapi mari kita ambil eh, apa? kita ambil nilai-nilai universal kita ambil manguan-manguan yang Rasulullah Ma SAW berkunang-kunang sampaikan saya usulkan kalau memang otokrit coba kaji khutbahnya Rasulullah s.a.w. pada saat hajjadul wadah itu adalah khutbah beliau beliau berkhutbah itu di Arapah di Mina dan kemudian di Muta jadi beliau berkhutbah itu beberapa kali dalam keseluruhan khutbahnya itu ada sekitar 45 atau 46 item substansi itu merangkum ya. elemen-elemen yang bisa menyatukan kita. Bagaimana konsep kita terhadap manusia? Bagaimana uh, konsep kita terhadap keadilan? Bagaimana kita menempatkan diri di tengah-tengah keragaman? Bagaimana kita meletakkan spirit Islam di dalam perubahan dunia ke depan? Itu ada di dalam keseluruhan. Khutbah beliau pada uh, Khutbah hajat urbadah Disebut hajat urbadah Karena tidak lama setelah itu Beliau Rasulullah SAW Jadi menurut saya Tidak ada jalan lain Kecuali kita belajar kembali Tentang penyakit baik yang ada dalam agama kita Itulah sebabnya Kalau di dalam Islam itu Mobilitas vertikal yang ditegaskan oleh Orang itu adalah kepada orang yang beriman Dan berkilih Yarmailah bergaji dan alman bukan lagi lakukan itu. Jadi orang kini angkat derajatnya dengan keilmuannya dan tidak cukup hanya dengan tapi juga dengan ilmu kehormatan. Saya pikir ini menjadi apa hal yang penting betul. Bagaimana kita lebih cinta kepada ilmu? Bagaimana kita lebih cinta kepada ilmu? Bagaimana kita membangun tradisi keilmuan yang kuat lagi ke Tradisi ilmuwan itu kan ada verifikasi, ada klarifikasi, ada proses-proses ilmiah yang sudah dilakukan. Kalau kita sudah mulai mengarah atau membangun lagi tradisi ilmiah, maka fitnah, kos dan segala macam itu tidak ada tepat. Karena dengan verifikasi dasar saja sudah runtuh untuh. Ya. Kalau kita pakai ilmu hadis, di mana ada ujian terhadap substansi, kemudian terhadap rantai padiwayatan, itu tidak ada yang boleh menghadapi hukum terfitnah macam-macam. Begitu kita menciptakan tradisi kehidupan, maka tradisi fitnah, tradisi hujat menghujat itu akan terpinggirkan dengan sendiri. Lalu waktu kita akan berhubungi, lalu kita secara kolektif bisa membangun masyarakat yang jauh lebih baik dengan tradisi kehidupan. Itu sebabnya hukum terakhir, ketika cepat dulu saya pernah baca buku pasti bapak-bapak juga akan belajar. Ya. Pasca peratu dunia kedua, Hancur lebur luluh lantat Yang pertama dikerjakan oleh Jepang Adalah mungkin kaitan isir Para guru bisa antiru Jepang Jadi bukan mencari Masuk adanya tersisa, tapi guru yang tersisa Lalu mereka diproteksi Kemudian diberikan penindungan Diberikan uh, insentif Diberikan fasilitas Karena itu orang Jepang sadar Bahwa Para guru itulah Pelaku-pelaku utama Dalam transformasi yang membuat ia yang menentukan kemudian nyaji peradaban Itu pada guru Kayak kita di Indonesia ini sekarang Terlalu banyak ruang-ruang objek Diisi dengan dua jenis manusia Yang pertama politisi dan kedua selebriti Tidak ada ruang bagi para guru Para ilmuwan, para inventors Para peneluh, para pekerja pekerja sosial yang berprestasi Orang-orang hebat Yang ada di seluruh pejuru Hari demi hari kita diseluruhkan dengan jadi berhenti tadi. Nah, saya ajak hari kita bangun lagi kembali tradisi keilmuan cita pada dulu, yang dengannya otomatis hal-hal tradisi-tradisi yang tidak baik akan terpikirkan. Belasungkupnya kata para ulama. mula dulu Allah menurunkan kata yang pertama adalah kitab Qur'an. Bahkan sebelum Jibril menyampaikan siapa dia, Jibril belum bicara. Muhammad si Jibril. Yang ada wahyu Allah. Jibril belum mengenalkan siapa dia. Jibril belum menyampaikan kepada Rasul bahwa Nabi akan sebagai Rasul sebelum menerangkan tentang siapa dia. Bahawa Nabi diangkat sebagai Rasul beliau menyampaikan firman Allah. Ya itulah tradisi pendidikan. Itu yang hilang di tengah kita. Kita kembalikan. Dan itu tentulah proses yang panjang yang kita kuliah dari diri kita, keluarga kita, komunitas kita. kita, kita. Cintailah ilmu bangun halako-halako untuk -halako, mengkaji tentang agama kita dengan kajian yang baik Lalu kemudian kita niatkan semua kajian-kajian itu Sebagaimana dulu para nabi, depan, para sahabat bersama rasul meniapkan semua kajian-kajian bersama rasul itu Untuk membangun madinah Maka mari kita niatkan semua kajian-kajian kita itu juga untuk berkontribusi Membangun keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan guru. Kebetulan beliau perlu saya bilang bahawa sudah ditutup kerana waktu yang sangat terbatas. Oleh kerana kami ingin meminta kepada tuan guru untuk memimpin doa pada lembu. Kita baca surah Al-Fatiha. masjid ini dari nama Allah, orang-orang yang isinya itu berkat Allah. Kita semua kita kelakuan dan kebijaksanaan Allah. Allah suka kelakuan jauhkan dari semua yang merusak dunia kurna alahan ini yang Rabu dan Rabu tidak dapat sesungguhnya kemahiran kata kata bahwa berohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dan Ibu Ibu, doa salim untuk.